Sampai 66 tahun. Subhanallah, <coughs> Rahmatullah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh barakatuh. Waalaikumsalam, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. wa rahmatullahi Ajma'in barakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sadri Wa yasirli amri wakhlul uqdat hamin lisani yafqahu qawli Ya Al-Fatihillah kita insyaAllah Akan Membaca Empat ayat ya Adalah ayat 63 sampai ayat 64 Eh 66 Ya ya kita bisa selesaikan ya auzubillahi minasyaitonir <tuh> rojim bismillahirrahmanirrahim خُذْ مَا مِيثَاقُ وَرْفَعَ لَا فَوْقَهُ خُذُوا مَا آتَيْنَقُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَتَّلَيْتُمْ بعد ذلك فلولا فضو الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبنتين فَقُرْنَا لَهُمْ كُنُوكِ رَدَّةً خَاسِئِينَ فَجَعَدْنَا هَذَا كَذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا وَعِظَةً Wahid akad nami tak kokum dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian Warofa'na faukokumu puror dan kami angkat gunung berada di atas kalian Khurumaatayna kum bekuwatin ambillah apa yang kami berikan kepada kalian itu dengan kekuatan Dan ingatlah ajaran yang dikandungnya di dalam Kitab yang kami berikan itu Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Thumma tawallaitu mim bu'adi thalik Kemudian kalian berpaling. Setelah itu, falaula faudzulloh yaalaiqum warahmatuhu. Anda saja tidak karena karunia Allah terhadap kalian serta kasih sayangnya. Lakungtu min al kaw Tentu kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Yeah. Jadi, <tuh> salamualaikum baik ya itu dua ayat pertama dari empat ayat yang tadi kita baca ya ini adalah perjanjian Allah subhanahuwata'ala ya terhadap Bani Israel dalam keadaan dimana bukit Sinai Tur ya atau gunung itu kemudian diangkat oleh Allah subhanahuwata'ala dan setelah itu orang-orang Iban Israel itu kemudian berpaling dari apa yang telah mereka janjikan terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Jadi akhl mi'saki min al Yahudi ya, mengambil perjanjian dari orang-orang Yahudi, ma'arof itu ri'alihim sambil mengangkat tur gunung di atas mereka, watawulihim bakhadhalik dan mereka berpaling setelah itu. Yaqulu Taala Allah berfirman, mudzakiran bani Israel sambil mengingatkan bani Israel atau dalam rangka mengingatkan bani Israel, ma'akad alaihim min al-ghudi wal-mawatiq. Apa yang telah diambil dalam bentuk sumpah atau perjanjian dengan mereka? Bil imani bihi wahdahu la syarikalah Agar hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak menyekutukannya. Wattiba'u rusulihi Dan mengikuti para rasulnya Wa akhbaru ta'ala annahu Lama akhada alaihimul mithaqa Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahawa ketika ia mengambil dari mereka sebuah perjanjian rafa'al jabalah fauqru'usihim Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka liukirru bima'uhidu alaihi agar mereka itu mengakui apa yang telah dijanjikan ya, atau diambil perjanjian dengan mereka wa ya'khuduhu bi'kuwatin dan agar mereka mengambilnya dengan kekuatan, wajah zamin, wahimatin, wamtithalan. Jasam itu adalah tekad, ya, himmah itu artinya adalah keinginan yang luar biasa besar, obsesi, wamtithal dan ya melakukan ya apa yang sudah dijanjikan itu. Kama Qala Ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, Wa itna taqnal jabal fawqahum. Ketika kami, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung di atas mereka itu. Ka'annahu dhullatun. Ya. Seolah-olah gunung itu menjadi awan yang menaungi mereka. Wa dhannu anna huwa ki'un bihim. Mereka menyangka bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kurumaa ta'ina pumbekowatin. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian itu dengan kekuatan. Watkurumavih <coughs> ingatlah ajaran yang dikandungnya. Laanlah kumtakun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Faturuh waljabaru yang disebut dengan tur itu adalah gunung sama fasarahu bihi fil a'raf sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam surat Al-A'raf wa naso 'ala Abbas wa Mujahid wa Atha' Hasan wa Dhahhak ar-Rabib al-Anas wa dan itu seperti yang secara jelas disebutkan oleh Ibnu Abbas Mujahid Atha' Ikrima, Al-Hasan al dhahhak dan Ar-Rube bin Anas dan lain-lain yang tidak hanya dari satu jalur. Wahat atau Hirun dan ini jelas nampak ya dari makna yang dikandung dalam bahasanya. Wafiriyahyatin dan dalam satu riwayat Ani bin Abbasin dari Abu Abbas atur ma'an bata minar Jabari, al minar yang disebut dengan tur adalah gunung-gunung yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Ya, ada gunung-gunungan yang tidak tumbuh tidak ada tumbuh-tumbuhannya, ada yang ada tumbuh-tumbuhannya. Walaian but palaisabut turin, ya gunung yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya itu tidak disebut dengan tur. Wakola al Hasan fi kaulihi al Hasan memahami firman Allah subhanahu wa taala, "Khuwma atainakum bi Ambilah apa yang telah kami berikan kepada kalian itu dengan kekuatan, yakni aturata. Yang dimaksud dengan apa yang telah diberikan oleh Allah itu adalah Taurat. Wakola mujahid, mujahid berkata, dikekuatin dengan kekuatan, artinya adalah diamalimafihhi, mengerjakan ajaran yang dikandungnya Wa qala Abu Aliya war Rabi Abu Aliya dan Ar Rabi mengatakan waquru ma ingatlah ajaran yang dikandungnya yakulu, ia mengatakan Iqra ma fit wa amalu bihi Bacalah apa yang ada di dalam Taurat dan amalkanlah Wa Ta'ala dan firman Allah Ta'ala thumma tawallaitum min ba'di dhalika Falaulah fablul Lahi. Kemudian kalian berpaling. Setelah itu anda saja tidak karena karunia Allah. Yaqool Taala Allah berkata. Al al Kemudian setelah perjanjian yang sangat tegas, yang sangat apa serius dan agung ini, Tawallaitum anhu. Kalian berpaling. Wan sana dan kemudian kalian berbelok. Wanakotumuhu, dan kalian membatalkan perjanjian itu. Falaulahalulillahi alaihimurahmatuhu. Andai saja tidak karena karunia Allah untuk kalian dan rahmat darinya, ayib Taubatihalaihim, yaitu dengan Menerima taubat atas kalian, ya irsalihi an nabiyyin mursalina ilaiqum dan ia mengutus para nabi dan para rasul untuk kalian laqum tum min tentu kalian akan termasuk orang-orang yang rugi binakmukum dalikar mitaki dengan kalian membatalkan perjanjian itu fidunyawal akhirah kerugian itu. Tentu saja di dunia dan di akhirat ya Jadi hadirin rahimahumullah Ini membicarakan tentang perjanjian ya Misal Betapa Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Mengangkat sumpah perjanjian Dengan Bani Israel itu Dalam banyak momen Ya lebih dari itu ada kemudian termasuk perjanjian Allah dengan Bani Israel itu disebut dengan Misahkan Koliyaton. Ya, Misahkan Koliyaton ini perjanjian yang sangat ya apa uh, kuat yang sangat berat ya dan karena itu tidak banyak di dalam Al-Qur'an kata-kata Mitha Qanolilun kecuali dalam tiga tempat saja dan satu diantaranya adalah terkait dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel Mengapa itu semua terjadi? Nah itu semua terjadi karena pembangkangan-pembangkangan Bani Israel terhadap para nabi dan ajaran yang diut yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu nah jadi ayat ini menceritakan mengingatkan Bani Israel yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah terjadi dengan leluhurnya ketika Allah mengangkat sumpah terhadap mereka. Ya. Untuk apa? Agar mereka itu hanya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Jadi itu satu, agar mereka itu beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik ya dan yang kedua adalah agar mengikuti para rasulnya itu dua itu ya jadi betapa dua perkara ini adalah perkara yang paling fundamental di dalam agama kita kehidupan agama kita itu hanya dua ya yang pertama adalah beriman kepada Allah tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun yang kedua adalah mengikuti para nabi karena itu maka ya di dalam kajian tauhid atau akhidah terkadang pembagiannya hanya dua ya ada yang disebut dengan uluhiyah ketuhanan yang disebut dengan nubuwah kenabian ya jadi isinya dua itu ketuhanan kenabian itu Nah, jadi dari persoalan-persoalan ketuhanan ini kemudian melahirkan konsep-konsep uluhiyah ketuhanan yang sangat luas cakupannya konsep-konsep nubuah kenabian ya berbicara tentang kewajiban untuk beriman kepada para nabi dan risalah yang dibawanya jadi agama itu dua sebenarnya gitu. yang pertama adalah terkait dengan ketuhanan, yang kedua adalah terkait dengan kenabian. Nah, dua hal inilah yang ya itu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai poin-poin yang menjadi butir-butir perjanjian antara Allah dengan Bani Israel Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah Bani Israel itu apa yang kemudian disertakan? Ya. Disertakan ketika itu adalah Allah mengangkat ya tur ya gunung itu ada di, di atas kepala mereka ya di atas kepala mereka jadi ini luar biasa ya sampai kemudian disebutkan di dalam surat yang lain itu adalah uh, apa uh, surat Al-A'raf kalau tidak salah wa, apa adalah anna huwa wa dhannu annahu yaum bihim wa idna taqnal jabal faquhum kanno Ka dzullatun jadi itu kanno dzullah itu adalah sesuatu mirip awan yang menaungi gitu mirip Ahmad awan yang, yang menaungi kan bani isra itu mendapatkan satu keutamaan ketika Allah menjadikan awan itu menaungi mereka itu nah ketika perjanjian ini yang kemudian menaungi mereka itu adalah gunung itu gitu Karena itu maka wazannu annahu waqi'un bihim. Mereka kemudian menyangka, khawatir itu bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Mengapa sedemikian rupa? Nah, supaya perjanjian itu benar-benar ya, itu diterapkan, dilaksanakan oleh Bani israel Ini luar biasa, ya. Jadi sebuah perintah, ya sampai kemudian apa uh, supaya ia diingat supaya ia dilaksanakan dengan mengangkat gunung sedemikian rupa sesuatu yang tidak pernah terjadi dengan umat rasulullah saw. Ya. Jadi sama gitu kan perbandingannya, wabilahil masha'allah ya meskipun Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan Fenomena-fenomena yang real dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Tapi ketika misalnya ada seorang ayah ya, Nyuruh kepada anak yang Laqadarullah Mudah-mudahan tidak terjadi dengan anak-anak kita Misalnya itu bandel sekali ya. Dengan ketika ia menyuruh kepada anak yang penurut Kira-kira apa yang terjadi Beda ketika anak yang penurut itu disuruh dengan bas yang halus enak tolong ya diambilin gitu itu dia dia melaksanakan kalau anak yang bandel gitu kalau tidak kemudian diangkat <laughs> nurut juga gitu. Mirip, mirip begitu gitu jadi mengapa sedemikian rupa terjadi karena memang pembangkangan-pembangkangan itu biasa dilakukan oleh Bani Israel ya Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ini nanti sumata wan laitu kan? sudah sedemikian heboh begitu kan? sedemikian apa eh, fenomenal itu perintah itu atau perjanjian itu disampaikan. Eh tidak lama kemudian mereka juga ya, berpaling itu. Nah, jadi itulah yang kemudian terjadi ya perjanjian sedemikian rupa itu terjadi ya sehingga mengangkat gunung di atas kepala mereka agar apa liyukiru bimauhidu ila alaihi wayakuruhu bi kawah tujuannya itu tujuannya adalah agar mereka menerima apa yang telah dijanjikan atau menjadi perjanjian mereka itu dengan Allah yang kedua adalah agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius dengan memiliki obsesi yang besar untuk bisa melaksanakannya dan memang merupakan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya itu dua ya mirip dengan ilustrasi yang tadi saya sampaikan ya oke jadi faturuh wal jabal jadi yang disebut dengan tur itu adalah al jabal dalam satu riwayat menyebutkan bahwa yang disebut dengan tur itu adalah jabal atau gunung yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Ya. Tidak setiap gunung itu disebut dengan tur. Karena itu misalnya Sinai itu gunung, ya. disebut dengan Turisina. Ya. Tur itu gunung ya, Sinai. Jadi gunung Sinai, bukit Sinai. Ya, kenapa? Karena di situ ada tumbuh-tumbuhan. Di Timur Tengah tidak setiap gunung itu ada tumbuh-tumbuhannya, meskipun di kita umumnya gunung itu ada tumbuh-tumbuhannya. Tapi juga di kita ada, gitu kan? Gunung itu berbentuk batu atau berbentuk apa e yang putih itu? pak kapur misalnya gitu itu juga tidak memiliki tumbuh-tumbuhan itu nah model begitu <tuh> jadi ketika tumbuh-tumbuh apa gunung itu apa menjulang tinggi sedemikian rupa tapi tidak ada tumbuh-tumbuhannya itu adalah istilahnya jabal jabal itu gunung baik yang ada tumbuh-tumbuhannya atau tidak ada yang disebut dengan tur itu adalah khusus untuk gunung yang ada tumbuh-tumbuhannya ini menurut Ibn Abbas ya karena itu maka yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya disebut dengan uh, apa tidak disebut dengan tur ya nah jadi sangat mungkin ini terjadi ketika mereka berada di bukit Sinai itu sangat mungkin ya nah al Hasan mengatakan bahwa kudumaaataina kumbiqoh ya Ambillah yang apa apa yang perkara, perkara apa yang telah kami berikan kepada kalian itu dengan kekuatan. Itu maksudnya adalah taurat Taurat. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel adalah kitab Taurat itu. Ya, kitab Taurat itu. Biqowwa bi'amali ma fihi agar ya melaksanakan apa yang menjadi kandungan dari kitab Taurat itu? Tuh. Jadi supaya apa? Supaya melaksanakan ajaran Taurat itu. Wadkurumafihi, ya. ya ini kemudian dipahami ikroumafit Taurati wa ya. malubihi. Bacalah Taurat itu dan laksanakanlah dan laksanakanlah jadi hadirin rahimahumullah sampai di situ. ini adalah pelajaran penting bagi kita pelajaran penting bagi kita bahwa mengapa banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang terjadi dengan kehidupan Bani Israel ya. mengapa tidak banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan umat Rasulullah. Ya, kan ini mukjizat-mukjizat -mu itu ya, kan. Ya. Rasulullah banyak sekali mukjizat. Tetapi mukjizat itu di dalam diri Rasul. Nah, apa yang kemudian diberikan atau terjadi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sebanyak dengan apa yang terjadi dalam Kehidupan Bani Israel, Bani Israelnya, sebagai Bani Israelnya. Ini kan Al-Manna wa Salwa, kemudian 12 mata air misalnya di sini, kemudian apa, eh, diangkat gunung, diangkat ke atas kepala mereka. Nah ini kan hal-hal yang luar biasa yang terjadi, diberikan oleh Allah memang ya perantaraan para nabi. Ya. Tetapi ini di dalam kehidupan Bani Israel sendiri kenapa? nah itu semua terjadi karena pembangkangan-pembangkangan ya, ya itu yang umumnya terjadi justru di dalam kehidupan Bani Yusroi itu hal-hal yang kemudian kehidupan yang santun dan seterusnya ini terjadi kenapa? karena memang umatnya juga santun gitu, umatnya juga penurut gitu. nah jadi ya, karena itu maka uh, cara memperlakukan orang yang ya cerdas dan penurut taat itu berbeda dengan memperlakukan orang yang ya cenderung tidak mengerti atau membangkang ya membangkang ini dalam pepatah Arab itu orang cerdas itu cukup dengan diberikan sebuah isyarat ya uh, ketika misalnya ada seorang ayah misalnya eh nak, kok perasaan haus ya misalnya kan anak langsung ngambil air gitu kan untuk apa untuk ayahnya itu itu yang disebut dengan isyarat cukup orang cerdas dan penurut itu cukup dengan isyarat ya tapi yang cenderung blon, gitu, dan tidak nurut, gitu, kalau tidak diamang-amang oleh pecut, nah ini dia tidak gerak, gitu. Nah itu itu pepatah dalam bahasa Arab, gitu. Nah persis seperti itu dan karenanya maka mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua ya, sehingga kita mampu mengamalkan apa yang menjadi kandungan dari ayat-ayat Al Qur'an ini ya tanpa harus kemudian kita menunggu orang-orang yang mengamang-amang ya, yang apa yang me, uh, <laughs> mengangkat-ngangkat senjata dan seterusnya kepada kita itu ya, yang menakut-nakuti kita ya. Gitu. Tetapi dengan kesadaran hati, kecerdasan kita, kita kemudian mengamalkan apa yang terbaik di dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ayat yang kedua dari ayat yang tadi itu adalah sematawala itu membangkitkan lika. Ya meskipun sedemikian rupa tetapi memang tidak betah di dalam ketaatan kepada Allah apapun yang sudah terjadi dalam bentuk ya, peristiwa besar seperti itu tetapi pada akhirnya adalah berpaling juga Ya, apa yang disebut dengan berpaling berpaling itu artinya adalah membatalkan tidak lagi mengamalkan apa yang menjadi perjanjian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. andai saja tidak karena karunia Allah yang diberikan kepada mereka nah ini tentu mereka akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat apa yang disebut dengan fadlullah di dalam bab ini atau di dalam perkara ini yang disebut dengan Fadullah artinya adalah Allah menerima taubat ya jadi ini luar biasa andai saja tidak karena rahmat Allah ya apa yang disebut dengan rahmat Allah rahmat Allah di sini ya e, tentu saja atau di, bisa dipahami sebagai mengutus putusan Allah subhanahuwata'ala mengapa karena ia memang karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah. karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berikut ajaran yang dibawanya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena ia adalah kasih sayang Allah. Andai tidak karena kasih sayang Allah, maka umat manusia ini akan dibiarkan dalam keadaan sesat. Karena itu para ulama cenderung mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu adalah rahmatun wa minnatun. Rahmat dan pemberian, nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Ya. Karena memang apa? Ini benar-benar karena kasih sayang Allah subhanahuwata'ala maka Allah mengutus orang yang menjadi utusannya agar menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia padullah ya itu artinya adalah at-taubah penerimaan taubat. jadi dari dulu Allah memberikan ruang bagi setiap bentuk penyimpangan terhadap ajaran agama ini dengan apa ia bisa kembali ke jalan yang lurus, ya. Setelah dia tersesat pasti di jalan yang salah, ya. Karena tidak ada yang tersesat di jalan yang lurus, gitu. Tidak, tidak ada tersesat di jalan yang lurus. Ketika seorang itu tersesat, dia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima taubatnya. Ya, jadi taubat itu merupakan karunia Allah diberikan kepada setiap orang yang menyimpang untuk kembali kejaran Allah yang benar ya rahmat artinya adalah mengutus para Nabi dan Rasul yang menyampaikan kepada umat manusia risalah dari Allah subhanahuwata'ala dan itulah yang membuat mengapa Bani Israel itu mendapatkan sedemikian banyak Para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk mereka, ya. Jadi tanpa itu maka tentu saja semua mereka akan menjadi orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira ini adalah perkara yang aksiomatik ya, eh, apa bahwa penyimpangan-penyimpangan, eh, pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah inilah yang akan membuat kemudian eh, seseorang Uh, sengsara di dunia dan di akhirat ya. Baik, ayat 65 dan 66. Walaqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum bis sabt. Sungguh kalian sudah mengetahui orang-orang yang melampaui batas ya di antara kalian pada hari Sabat, pada hari Sabtu faqulna lahum maka kami berkata kepada mereka kunu kirodatan khasiin jadilah kalian itu kerak ya khasiin apa suara kerak itu bisa disebut apa kalau mengembek kan mengembek gitu atau apa namanya mengerak, mengerak. Coba ada yang pegang apa Al-Quran terjemah, apa disebutnya ini, kenapa, kera, kera yang hina, ah, khasiin ya, kera yang hina, baik ya. Paja'alna hanakanan lima bayina yadaiha, maka kami menjadikannya sebagai pelajaran, lima bayina yadaiha, ya, bagi orang-orang yang ada, eh, di antara mereka dan yang akan datang setelah mereka wa ya, dan di belakangnya wa mau'izatan lil muttaqin dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa ya iqtida'um fis sabti wa maskhuhum qiradatan mereka melampaui batas pada yaumus sabat yaumus sabtu hari Sabtu dan mereka berubah bentuk men menjadi kera dan babi ya Hai itu artinya kera khonazir jama' dari khinzir ya, artinya adalah babi yaqullu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walaquda'alimtum sungguh kalian sudah mengetahui Ya ma'asyarul Yahud Wahai orang-orang Yahudi sekalian Ma'ahalla minal ba'si bi'ahlil karyatillati asad amrallah Apa yang terjadi ya, dalam bentuk bencana atau siksa Yang terjadi dengan penduduk kampung yang menyalahi perintah Allah Wahala fu ahdahu wa mi thawqahu, فيما ahdahu عليهم mereka menyalahi perjanjian, ya, apa yang telah diangkat kepada mereka dalam bentuk mengagungkan hari Sabtu, minta Abu Misbahati, walqiamu bi amrihi serta melaksanakan perintahnya idhkana masyru'an lahum ketika itu disyariatkan untuk mereka patahayyalu maka mereka kemudian mencari-cari cara hilah hilah itu artinya adalah berupaya untuk melegalkan sesuatu yang ilegal ya mencari cara agar keluar dari perintah Allah itu hila seperti misalnya ini sudah orang bisa ini ini ini contoh saja tentang apa yang disebut dengan hila ya orang eh, ini sudah hampir masuk hitungan harta itu pada haul setahun penuh dia menghitung nih kalau saya sampai setahun penuh ini uang segini maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Maka sebelum masuk haul ya setahun penuh itu dia kemudian membelanjakan sebagian hartanya itu dengan maksud supaya tidak sampai pada batas nishab itu. Nah, sehingga ketika ia masuk haul dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu. Itu yang disebut dengan hilah, ya keluar dari agar keluar dari perintah Allah, agar tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, hilah juga bisa berarti dia mencari cara supaya apa? dapat apa keluar apa supaya apa tidak menjauhi perintah Allah, ya. Tadi kan supaya keluar dari perintah Allah, supaya tidak dapat menjalankan perintah Allah, tetapi apa? dengan cara-cara tertentu itu nah karena itu patahaya lu maka mereka mencari cara alas tiadil hitani fiyomis untuk mengambil ikan pada hari sabat pada hari Sabtu bimawadau laha <risa> minas suksu minas susu ini agak susah bacanya lidah kita susus susus itu artinya jaring Ya, jadi mereka tidak boleh ya, ngambil ikan pada hari Sabtu, tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Nah, ahlul kuryah ini, ini profesinya adalah sebagai nelayan. Ya, maka mereka kemudian mengambil apa eh, jaringnya pada hari atau memasang jaringnya pada sebelumnya. Ya, walhaba illy dan tambang-tambang wal e, birki ya dan birki itu biasa kita menyebutnya birka ya e, apa lahan-lahan e, tertentu yang di situ ada airnya ya atau bagian dari laut itu qabla yaumis pada hari sebelum hari Sabtu falam ma'at ja yaumis sabti ala adatihim bil kathrati Ya ketika datang hari Sabtu, sebagaimana biasanya itu banyak sekali ikan. Nasyabat bitil kalhaba iri wal habli, ya wal hiali, ya maka ikan itu kemudian terjaring oleh jaring mereka dan uh, apa, uh, tambang mereka itu. Ya, Palam takhlas minha maka ikan itu eh, apa tidak bisa keluar dari jaring mereka itu yaumahadzalika pada hari itu ya falam makanal laidu akhudhuha ba'dal qidais sabati ketika malam hari datang dan tentu saja itu sudah tidak lagi disebut dengan hari Sabtu maka mereka mengambilnya falamma fa'aludzalika ketika mereka melakukan itu Masa kauhmu suratin cerodati, maka Allah merubah bentuk mereka ke dalam bentuk kera. Wahyaa ash bahu bil unasi pisak leobahiri. Ia adalah lebih menyerupai manusia dalam bentuk-bentuk luarnya. Walaih sat bin tetapi tentu saja bukan manusia dalam arti sesungguhnya. Sekali lagi amal-uha ulai wahilatihim, lama kahat musabahatul hakik perzahir, wa mukallaftun luhu fil bautin, kah najazahu bin jenisi amalihim. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan mereka, kelicikan-kelicikan mereka, ketika ia menyerupai kebenaran di dalam dohirnya tetapi menyalahi kebenaran itu di dalam batinnya maka pahala mereka juga adalah sejenis dengan amal-amal mereka. Ya. Wa hadhihi al-qissatu mabsutatun fi suratil A'raf. Kisah ini disebutkan dengan panjang lebar di dalam surat Al-A'raf, حيث yaqulu Ta'ala karena Allah berfirman was'alhum, tanyalah mereka Anil karya yang telah dikahat hadirah ya tentang penghuni kampung yang ada di pinggir pantai, ya di pinggir laut. Iti adu nabi sabti, it tak tihihitan umi yom sabti wa yomalaiyus bituna lah tak tihih. Ketika mereka menganggap hari Sabtu itu sebagai hari yang terlarang untuk bekerja tetapi pada hari Sabtu itu ikan-ikan itu datang dalam jumlah yang sangat besar yang sangat banyak tetapi pada hari selain Sabtu ikan-ikan itu tidak datang ya ke dalam ikan-ikanlah kami menguji mereka karena kefasikan-kefasikan mereka itu Al-kisatu bikamariha kisahnya itu kemudian apa lengkap sekali waqala al-aufia fi tafsirih an ibnu abbas al-aufia meriwayatkan dalam tafsirnya dari ibnu abbas fakunnalahum qiradatan khasiin ya maka kami berkata kepada mereka jadilah kalian itu sebagai kerak-kerak yang hina fa minhum al-qiradata wal khanzira maka Allah menjadikan mereka itu, ya, uh, diantara mereka ada yang menjadi kera, diantara mereka ada yang menjadi babi فَزَعَمَا أَنَّ شَبَابَ الْقَوْمِ سَوْرُ كِرَدَطَانِ ia menduga bahawa anak-anak mudanya mereka menjadi kera وَأَنَّا مَشِيْخَتَ سَوْرُ خَنَزِيرَ dan orang tuanya menjadi babi وَقَوْنَ شَيْبًا an نَحْوِ عَنْ قَوْتَدَى Syaiban seorang ahli ulama Nahu beriwayatkan dari Qatada فَقُلْنَا لَهُمْ كِرَوْدَةً خَوَسِئِن maka kami berkata kepada mereka jadilah kera-kera kera yang hina pasor qawmu keraudatan ta'awah ya maka masyarakat itu atau kaum itu menjadi kera yang itu tadi ya apa memiliki suara-suara yang khas kerak itu yang di dalam apa di dalam e, bahasa Arab disebut dengan suara kera itu adalah ta'wah ta'wi itu wa'laha adnabun ya ba'damakan wujjalan wanisaan mereka juga kemudian memiliki taring ya e, apa setelah mereka itu adalah laki-laki dan perempuan ya. jadi hadirin ini melampaui batas ya. ayat ini mengatakan orang-orang yang melampaui batas ya. jadi ada dua versi apakah benar Allah itu melarang hari Sabtu ya, untuk bekerja atau mereka itu membuat kesepakatan ya, di mana mereka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah ya. Jadi kan dalam sebuah hadis itu sebenarnya ini adalah praduga. dia ya. jadi ketika Alquran menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu visit hati ayam enam hari ya jumlah hari itu kan ada tujuh dari hari Ahad, hari yang pertama Sampai hari ketujuh Ketika Allah itu Bekerja Membuat langit dan bumi Menciptakan langit dan bumi ini 6 hari Orang Yahudi kemudian menyangka Hari ke hari ketujuh itu Allah istirahat gitu. Dan kemudian Dalam keadaan letih Allah istirahat gitu. Nah Itulah yang kemudian Al-Quran menyebutkan Ya, apa bahwa Allah itu tidak pernah merasa capek dari apa yang ia kerjakan gitu. Malahum illahu ya Allah tidak capek dengan apa yang sudah dilakukannya ya. Mereka kemudian menyangka bahwa karena Allah itu beristirahat di hari yang ketujuh, hari Sabat, hari Sabtu, maka mereka kemudian juga berazam untuk mengikuti cara di mana Allah Subhanahu wa taala beristirahat dan karena itu mereka tidak boleh bekerja. Nah, inilah yang kemudian mereka mengharamkan itu semua, ya mengharamkan itu semua kepada diri mereka sendiri sehingga mereka ya, mengharamkan bekerja pada hari Sabtu. Sampai hari ini kan begitu, ya hari Sabtu itu mereka tidak boleh bekerja. Ya. Nah, di sini sebutkan ya bahwa. Mereka itu khalaf ahadwa misaqqoh fi ma akhathu ali min taqdimi sabti wal qiyam bi amrihi itka nama syu'ulahu. Ibn Katsir menyebut bahawa hari Sabtu itu menjadi sesuatu yang, ya, memang bagian dari perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsir lain mengatakan bahwa Allah itu merespon. Jadi ketika mereka mengharamkan hari Sabtu, ya. Maka Allah kemudian ingin mencoba mereka itu konsisten apa tidak dengan apa yang telah mereka janjikan dengan dirinya sendiri, ya, dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kasusnya adalah penduduk kampung itu bekerja sebagai nelayan. Allah menguji ya kepada mereka di mana mereka itu tidak bekerja pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu itu ikan-ikan banyak sekali. Ya. Tetapi di luar hari Sabtu itu tidak ada ikan. Karena itu maka ketika mereka menjaring mereka tidak dapat ya penghasilan yang banyak. Tetapi justru di hari yang dilarang itu itu ikan luar biasa itu. Nah. Jadi ini yang kemudian disebutkan di dalam ayat lain ya dalam surat Al-A'raf. Was'alhum 'anil qaryatin allati kanat hadiratal bahri idya'duna bis sabti ta'tihim haytanuhum yaum sabtim syarra'an wa yaumala yasbituna la ta'tihim di hari ah, di hari Sabtu itu banyak sekali kan ya di luar hari Sabtu itu tidak ada gitu nah gadzalikana bluhum bima kan ya sukun demikian kami itu menguji mereka itu karena kefasikan-kefasikan mereka jadi apa jadi ya Karena kefasikan itulah, maka Allah menguji. Menguji. Karena itu, jangan kita menyangka bahwa ketika kita mendapatkan banyak penghasilan, disebut Allah sedang memuliakan kami. Ketika penghasilan kita sedikit, jangan menyangka Allah sedang menghinakan kami. Ya, Sesungguhnya Allah ingin menguji ketika dikasih banyak ya syukur apa tidak ketika dikasih sedikit sabar apa tidak kan tujuannya itu Allah itu kan semuanya juga yang diberikan oleh Allah itu bentuknya adalah cobaan ibtila nah jadi Allah Subhanahu wa taala menguji gitu menguji mereka itu nah karena itu mereka tergoda lah kalau begini ya, kita cari cara nih yang tadi disebut dengan hilah itu tadi jadi dohirnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kenapa? Karena bekerja mereka bekerja di luar hari Sabtu. Mereka memasang jaring, gitu kan. Kemudian mematok uh, tambang dan apa uh, uh, di tempat-tempat yang uh, apa uh, pada hari Sabtu dimungkinkan itu ikan-ikan itu datang banyak di situ. Karena itu maka mungkin pada hari Jumat ya pada hari Jumat itu kemudian dipasang itu ya hari Jumat datang ikan-ikan banyak sekali baru kemudian jangan itu diambil pada malam harinya sudah malam minggu kan sudah di luar hari Sabtu itu karena hari Sabtu itu dimulai dari Senin apa Jumat sore ya sampai kemudian Sabtu sore itu kan sudah karena itu malam ahad itu sudah bukan hari Sabtu lagi baru kemudian malam ahad itu diambil mereka mendapatkan penghasilan banyak sekali gitu nah itulah yang kemudian terjadi maka Allah subhanahu wa ta'ala ya mengadab mereka itu mengadab mereka apa mengadab mereka sehingga membuat mereka itu seperti berbentuk berbentuk kerak, ya di dalam ayat lain kan disebutkan Wal-Khunazir ya apa babi ya dan karena itu maka dalam penafsiran Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang dijadikan seperti kera itu adalah anak-anak mudanya yang dijadikan seperti babi itu adalah orang tuanya wallahu Wallahu'alam ya uh, itu adalah penafsiran uh, yang lain gitu nah jadi ikhwati fillah <tuh> Yang menjadi kemudian penafsiran Ibn Khafir ini adalah ketika Allah menjadikan mereka itu seperti kera. Kera itu berbentuk ya bentuknya adalah mirip dengan manusia. Karena itu maka Charles Darwin menyebut bahwa manusia itu berasal dari kera itu, dari Simpanse. Ya, ketika kemudian para ilmuwan lain meledek, oh berarti kamu itu keturunan Simpanse dia bilang, so what, gitu. terus memang kenapa kalau <laughs> saya keturunan simpanse gitu, jadi gak ada masalah gitu, kalau dia disebut dirinya juga keturunan simpanse gitu jadi mirip ya, anatominya mirip ya manusia mirip kera, ya. kera mirip manusia kera bukan manusia, manusia bukan kera ya Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengikop atau mengadab mereka itu dengan ikop atau adab seperti itu disebabkan karena amal-amal mereka itu itu dohirnya memang tidak berbentuk penyimpangan, bukan penyimpangan karena tidak bekerja pada hari Sabtu itu. Tetapi tujuannya apa? batinnya adalah penyimpangan itu karena justru tujuannya adalah agar ikan yang datang pada hari Sabtu itu itu bisa terjaring gitu. Nah, jadi ini adalah mirip benar tetapi salah. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ya seseorang itu didasarkan atas ketakwaannya. Apakah memiliki jiwa takwa atau jiwa yang fasik? Ketika punya jiwa yang fasik, maka yang akan dia lakukan adalah upaya-upaya untuk keluar dari hukum Allah. Ketika seorang itu memiliki jiwa yang takwa, maka ia akan berusaha untuk selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bermaksud untuk keluar dari perintah Allah supaya tidak terkhitob oleh perintah Allah seperti contoh tadi, orang yang berhilah ketika mengeluarkan zakat ya ketika harus mengeluarkan zakat tetapi orang yang bertakwa kepada Allah itu justru ya kalau Allah ing apa dengan zakat ini Allah akan menyucikan harta saya maka bagaimana agar harta saya itu selalu dalam keadaan suci maka dia kemudian akan berupaya untuk selalu menyucikan hartanya itu meskipun belum sampai pada tingkat nisob misalnya gitu kan, dengan menginfakan ya, sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, nah ini satu contoh tentang jiwa yang takwa dan jiwa yang fasik nah, orang Yahudi itu dihuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian seperti itu karena memang jiwanya itu fasik gitu karena itu maka setiap kali ada kesempatan untuk keluar dari khidtob yang diperintahkan oleh Allah ya, mereka akan keluar itu apapun caranya, meskipun secara dohir itu bukan merupakan penyimpangan nah, jadi itu yang kemudian e, menjadi alasan Ibnu Kathir menyebutkan mengapa azabnya itu adalah menjadi kirodah, itu kan menjadi kera karena kera mirip manusia padahal bukan manusia ya itu disebabkan karena apa yang mereka lakukan juga kelihatannya ya benar tetapi sesungguhnya tidak benar gitu nah inilah yang kemudian disebut dengan al-jaza umim jin silamal bahwa pahala dari Allah itu sejenis dengan apa yang menjadi perbuatannya nah dirahmatulahi wa rahmatuhumullah ya ini kemudian dalam apa dalam tafsir Qatada menyebutkan bahwa qiradatan khasiin ini adalah mirip dengan apa yang terjadi dengan apa kerah karena itu maka bunyi kerah bagaimana bentuk kerah bagaimana itu juga yang kemudian terjadi dengan laki-laki dan perempuan yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu itu Baik, al kira datu al al mawjudatul laisat min naslil mamsu khati bahwa kera dan babi yang ada sekarang itu bukan keturunan dari kera dan babi yang berubah bentuk dari manusia tadi itu. Warawah ibn Abi Hatim an ibn Abbasin ibn Abi Hatim meriwayatkan dari ibn Abbas, qaula innama kana ladi atadu pis sabti fajalu kira datan ثم هلكوا مكانا للمسخ نسلون ya bahwa orang-orang yang melakukan uh, apa perbuatan-perbuatan uh, yang melampaui batas pada hari Sabtu itu menjadi kera ya, kemudian mereka itu binasa dan kera yang berubah bentuk dari manusia itu itu tidak memiliki keturunan jadi tidak memiliki keturunan. Wakil Al-Dzohak an Abbas, ya dari Nabi Abbas menyebutkan Pamasah Kaukumulillahu Kiradatan Bimakasyatihim. Maka Allah merubah bentuk mereka menjadi kera karena kemaksiatan mereka. Yakulu idla yahyounafil ardi idla salah satayamin. Mereka itu tidak hidup di atas permukaan bumi ini kecuali tiga hari saja. Kala yang mengatakan walam yagsi, walam yagish, maskun qatun fukathalathati ayam, tidak ada yang hidup dari apa yang telah berubah bentuk dari manusia itu menjadi kera itu di atas tiga hari. Walam yakul, walam yasrob, walam yansalu. Mereka itu tidak makan, tidak minum. Dan tidak berketurunan ketika mereka menjadi tera itu. Wa kon khalaqallahu al kirodatawal khana ziro wa sair al bi sibtati ayami adl tidak kara hubbaufi Allah telah menciptakan kera dan babi serta seluruh makhluknya dalam enam hari yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam kitabnya. Pamaskuha ulai il kaum bi suratil qiradati Paman sahok kemudian Allah merubah bentuk mereka atau kaum itu dalam bentuk kerak. Wahadari kayak alubiman yasha uka mayasha. Demikianlah Allah melakukan dengan orang yang dikendaki seperti yang ia kendaki. Waihuwiluhu kama yasha dan berubahnya seperti yang ia kendaki. Ya. Jadi intinya adalah sampai di sini bahwa mereka yang telah berubah bentuk menjadi kerak itu atau babi itu itu tidak ketika itu tidak makan, tidak minum dan tidak berketurunan ya dan karena itu tidak ada keturunan eh, apa atau kerak yang menjadi keturunan orang-orang Yahudi yang telah diazab oleh Allah itu karena yang apa e, kerak atau babi sekarang itu adalah kerak-kerak atau babi-babi demikian juga makhluk-makhluk lain yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa penciptaan yang 6 hari itu tadi. Jadi e, ini adalah benar-benar keturunan kerak gitu kan, benar-benar keturunan babi seperti yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya hidup dalam waktu 3 hari saja setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada mereka dan tidak ada yang hidup setelah hari yang ketiga demikian Ibn Abbas meriwayatkan seperti itu ya e, dan karena itu maka itu semua adalah semata-mata karena kendak Allah Allah melakukan apa yang dikendakinya kepada orang yang dikendaki sesuai dengan kendaknya ya. wa dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka kami menjadikan ia sebagai pelajaran Afa ja'a 'alallahu hadhihil qaryata al ahluha maka Allah menjadikan kampung ini tentu saja yang dimaksud adalah penduduknya ya. jadi ini yang disebut dengan apa majaz is, apa istiarah ya. satu bahasa kiasan ketika menyebutkan kampung tetapi yang dimaksud adalah penduduknya bisa bi'tidayhim fi sabtiim karena disebabkan oleh perbuatan melampaui batas mereka pada hari Sabtu nakalan ya eh, pelajaran ay aqabnahum uqobatan fajalnaha ibratan artinya adalah kami ya memberikan siksa kepada mereka dan kami menjadikan siksaan itu sebagai ibrah sebagai pelajaran kama qala allahu an fir'auna bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun fa khadahu allahu al-akhirati walula ya maka Allah menjadikan ia sebagai pelajaran generasi mutakhir dan generasi awalnya ya wa qaulu dan firman Allah lima baina yadayha wa apa yang terjadi atau bagi pada masa itu dan bagi yang sebelumnya setelahnya ay minal qura, yaitu penduduk-penduduk kampung yang lain. Kuala ibnu Abbas, ibnu Abbas mengatakan yakni ja'alnaha bima ahlalna biha minal uqubati ibrotan lima hawlaha minal qura. Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya adalah kami menjadikan ia, ya, maksudnya adalah siksaan yang telah terjadi, yang telah berlaku atau terjadi dengan penduduk kampung itu sebagai pelajaran bagi penduduk-penduduk kampung yang ada di sekitarnya. Kama qala Ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad ahlaknā mā hawlakum min al-qurā, sungguh kami telah menghancurkan kampung-kampung yang ada di sekitar kalian, wasarafnā āyātī dan kemudian kami buat ia sebagai bukti kebesaran Allah, la'allahum yarji'ūn" dengan harapan mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Allahumma ibrotan wanikalan liman visa manihim maka kami menjadik Allah menjadikan mereka itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada pada zaman mereka mawawaidatan dan sebagai nasihat liman yakti baadahum bil khawari almutawatirianhum ya menjadi nasihat bagi generasi yang akan datang setelahnya dalam bentuk berita yang mutawatir tentang mereka walihadakola dan karena itu maka Allah berfirman: Wa mauaidatan lil mutakin dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Muradu bil mauaidati hauna ajazir. Yang dimaksud dengan mauaidah di sini adalah ajazir. Aj ya, ada sesuatu yang menghalangi, ya, supaya tidak melakukan apa yang mereka pernah lakukan ai jahannama ahlanna bihaula'i min al-ba'si wan-nikali fi muqabalati martakabuhum min maharimillah artinya adalah kami menjadikan apa yang telah terjadi dengan mereka dalam bentuk apa siksa dan pelajaran itu ya disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat dalam melakukan atau berbuat apa yang telah diharamkan oleh Allah wama tahayyalu bihi al hayali dan kecurangan-kecurangan ya ketika mereka berusaha keluar ya, dari perintah Allah atau dari ajaran Allah palyah dharil muttaquna soni'ahum maka hendaklah orang-orang yang bertakwa itu berhati-hati dari melakukan apa yang telah mereka perbuat, lianla yusi bahu ma asobahum supaya tidak terjadi ya, kepada diri mereka apa yang pernah terjadi dengan bani Israel itu. kama Rawa al-imam Abu Abdullah bin Batta an Abi Hurairah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallam bersabda la tertakibu martakabtil Yahudi. Janganlah kalian semua melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, fatastahillu maharimallah. Mereka kemudian menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah bi'adnal hayyali dengan upaya-upaya yang licik. Wa hadza isnadun jayyidun dan hadis ini isnadnya baik. Wallahu a'lam. Jadi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang telah diperbuat oleh Orang-orang Yahudi Orang-orang Ban Israel itu ya, Apa ikhob yang terjadi Dengan mereka itu sebagai pelajaran Pelajaran untuk siapa? Pelajaran untuk orang-orang yang ada Bersama mereka Hidup bersama mereka Pelajaran untuk generasi Generasi berikutnya ya Generasi berikutnya Karena itu maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ia Sebagai sebuah peringatan supaya orang-orang yang bertakwa tidak memiliki kecenderungan tidak punya keinginan untuk melakukan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah dengan melakukan haylah jadi intinya adalah haylah jadi ikhwati Allah bapak ibu, ibu semua ya yang harus kita jaga adalah supaya kita tidak cenderung melakukan haylah ya tidak cenderung melakukan hilah dan seringkali hilah itu terjadi justru di kalangan orang-orang yang tahu ilmunya. Itu, <tutuh> itu justru. Karena itu dulu sering mubun mengatakan, ituan uh, tanyakan kepada saya hukum apa yang akan atau yang diinginkan saya akan buat hukumnya. Itu. <tutuh> itu kan dulu pernah begitu, dulu kasus-kasus ketika zaman SDSB misalnya, saya tidak menceritakan tentang orangnya tapi saya pernah membaca itu, dia mengatakan dia adalah seorang ahli hukum yang menghalalkan SDSB ketika itu dia mengatakan, ya pesankan kepada saya hukumnya mau apa, gitu kan. ya, jadi ya jadi hukum dulu yang dipesan itu apa, mau halal, mau haram Halal ada dalilnya, haram ada dalilnya. Mau halal di situ akan dibuat ya apa eh, kronologi atau apa eh, eh, logika-logikanya gitu kan. Mau haram juga bisa dibuat logika-logikanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan tahilah gitu. Dan itu adalah pekerjaan orang-orang yang tahu, pekerjaan orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu, ya orang memiliki kesempatan untuk melakukan itu keluar dari hukum Allah itu ya e, karena itu maka mengapa termasuk perkara yang akan ditanyakan oleh Allah ya lan tazula qadama abdin atau lan yazula qadama abdin yaumil qiyamati ya bahwa kedua kaki seorang manusia itu tidak akan bergerak, bergeser kerak di hari kiamat sampai ia selesai ditanyakan tentang empat hal. Ya, salah satunya adalah an ilmihi fima amilabihi tentang ilmunya dipakai apa itu gituan? Kenapa dipakai apa? Karena seringkali justru dengan ilmu yang dimilikinya itu seseorang kemudian merasa ya memiliki landasan hukum untuk melakukan penyimpangan terhadap hukum Allah. Nah, itu terjadi dalam diri siapa? Dalam diri orang yang di dalam hatinya ada fusuk, kefasikan. Karena orang yang di dalam hatinya ada ketakwaan tidak melakukan itu. Karena itu maka ini adalah perkara yang harus membuat kita sangat hati-hati di dalam uh, membuat satu pertimbangan ketika akan melakukan satu perbuatan, ketika kita ingin mengeluarkan pernyataan tentang hukum, kenapa? Karena tidak setiap ya orang yang mengeluarkan uh, fatwa, tidak setiap orang yang kemudian menyampaikan tentang pandangan-pandangan hukum itu semua didasarkan atas ketakwaan. Bisa saja sesungguhnya ia ya, didasarkan atas kefasikan. Ya. Dan karena itu maka kita harus kritis, tidak setiap fatwa, tidak setiap orang yang mengatakan tentang satu pandangan hukum itu kemudian diambil apa adanya, itu dan itulah yang membuat kita tidak boleh menjadi orang yang terus taklid, kan? Kalau orang taklid kan apa yang dikatakan orang ya boleh saja diambil, ya memang kemampuannya sampai di situ, ya. Apakah dia akan kemudian di apa ikop oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya itu dia hanya segitu dia mampunya. Dia hanya bisa mengambil apa yang dikatakan oleh orang lain karena itu makanya akan kemudian dihisab oleh Allah adalah orang yang itu mengatakannya itu, ya, memberikan contoh itu, menuturkannya itu gitu kan. Nah, kita harus beranjak dari muqallid menjadi setidaknya adalah muttabi'. Orang yang ketika mengikuti satu apa satu pandangan ya kita kemudian mengetahui apa landasan hukumnya itu kan baik itu saja Bapak Ibu, Ibu semua ya kalau ada hal yang bisa didiskusikan silahkan pekan yang lalu kita tidak sempat berdiskusi maka Ibu silahkan ya Ah saya saya tidak menemukan akhir karena di antara tadi diskusi itu kalau Allah mengharapkan sesuatu artinya kan mengharapkan mm -hmm. sesuatu mm -hmm. yang diharapkan Allah. Heeh. Sebenarnya diwacana gitu. Heeh itu kalau pertahanan gitu, tidak ada asumsi bahwa harapan ini bahwa yang yang mengharapkan sampai itu namanya kan tetap. Baik. Ya Karena akan berbeda ya Ustaz untuk saya Kalau misalnya kamu ingin mengharapkan Kemudian menyali dengan Hukum atau hukum ketika mereka akan merancang sesuatu yang tidak ada Jadinya Apakah hatinya akan berhubungan dengan Yang lainnya Sehingga dihubungan dengan keadaan yang diizir Karena dalam posisi depan Gimana akan ditambil Hmm ya waktu ada di pertemuan hari ya ada apa nih tadi Pak atau sudah semacam eh cuma tahu Ya saya enggak tahu loh ya. Saya sampai tuh masih bingung buat Baik, ya. Pertama tentang dua asumsi tadi ya. Itu yang pertama adalah uh, asumsi bahwa dia ya memang sesuatu yang telah di apa ajarkan oleh Allah yang merupakan ajaran Allah yang karena itu kemudian mereka ketika mereka menyalahinya mereka kemudian mendapatkan azab seperti itu ataukah iya ya sesuatu yang mereka kemudian rumuskan sendiri menjadi satu kesepakatan komitmen kemudian mereka keluar dari komitmen itu itu nah <tuh> uh, apa Asumsi yang kedua itu itu diambil dari biasanya para ulama membahas itu di ketika apa, menafsirkan ayat idyak dunabis sabti ketika mereka menganggap ya tentang hari Sabat ya jadi pertanyaannya adalah apakah ia memang sesuatu yang munazzal sesuatu yang diturunkan bahwa hari Sabtu itu memang mereka tidak boleh bekerja ya ataukah sesungguhnya ini adalah berasal dari asumsi mereka ya. Sehingga kemudian mereka sepakat untuk itu, mereka kemudian jadikan ia sebagai hukum yang mengikat mereka, kemudian mereka komitmen itu, tetapi kemudian pada akhirnya mereka juga tidak hanya mereka melakukan apa eh, maksiat terhadap hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah, tetapi mereka juga melakukan maksiat terhadap kesepakatan-kesepakatan mereka itu sendiri. Ya. Jadi para ulama memang meskipun di sini di dalam ha apa di dalam uh, ayat atau Ibn Khathir di dalam ayat ini tidak menjelaskan tentang itu, tetapi ya ini di dalam ayat yang lain, ya di dalam ayat yang lain itu uh, dan para ulama berbicara tentang itu. itu uh, jadi ini adalah satu apa satu uh, pemahaman yang uh, sejak lama itu uh, saya mengkaji tentang kisah uh, hari Sabtu itu memang para ulama berbicara tentang itu itu kan. dan e, saya cenderung untuk apa mengambil asumsi yang kedua itu ya kenapa karena e, memang tidak ada ajarannya Allah Subhanahuwataala itu kemudian menyucikan hari Sabtu gituan dan itulah yang kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa e, orang Yahudi dan Nasrani itu itu iri dengan kalian itu dengan dua hal yang pertama adalah hari Jumat dan yang kedua dengan kata-kata amin ini ada hadis yang menyebutkan tentang itu kenapa karena orang Yahudi menyangka bahwa hari yang suci itu adalah hari Sabtu orang Nasroni menyangka hari yang suci itu adalah hari ahad hari Minggu itu kan. ternyata yang benar hari yang agung yang suci sayidul ayam itu adalah hari Jumat itu kan. nah jadi kalau misalnya Allah menurunkan kepada mereka orang-orang Yahudi itu bahwa memang hari yang agung itu hari Sabtu, kemudian dirubah, nah itu tidak ada perubahan itu, gitu kan? Karena keagungan hari itu juga sudah terjadi ya apa sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu. Ya, demikian juga tadi Ya, bilangan bulan itu menurut Allah adalah 12 bulan. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yaum khalaqas samawati Bahwa hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, ya. Dalam kitab Allah tertulis dalam kitab Allah sejak ia menciptakan langit dan bumi, gitu. Karena itu maka bilangan hari juga sama. Bilangan hari juga 7, gitu bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa sittati ayyam itu adalah masa dimana Allah menciptakan langit dan bumi itu karena itu maka terjemahan banyak para ahli tafsir seperti misalnya yang menjadi apa diambil oleh LPMA misal lembaga pentasi musabaqah Al-Qur'an itu adalah enam masa itu hari itu dipahami sebagai masa gitu kan Nah, eh, jadi eh, sesungguhnya dalam tafsir itu tidak mengacu pada hari Ahad, apa, Senin, Selasa, dan seterusnya. Tetapi memang ada enam masa di mana penciptaan penciptaan langit dan bumi itu terjadi dan itu semua adalah terjadi dalam waktu yang fase-fase yang cukup panjang dan kemudian para ahli sain atau para ahli apa kemudian berbicara tentang fase-fase itu gitu, jadi itu dua ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan yang kedua adalah pertiga-tiga adalah terkait dengan apa proses metamorfosis gituan dari manusia menjadi kera. Hubungannya dengan apa yang menjadi pembahasan tentang uh, Apa darwinisme itu walau alam ayat ini berbicara tentang perubahan bentuk dari manusia menjadi kera bukan dari kera menjadi manusia itu nah dan karena itu maka sesungguhnya di luar konteks darwinisme itu karena darwinisme berbicara tentang perubahan dari kera dari simpanse menjadi manusia gitu. Nah, ini adalah manusia yang sempurna ya. Kemudian berubah bentuk menjadi kera ya, Hanya saja kera itu betul tadi tidak berkembang biak karena hanya hidup dalam 3 hari saja gitu. Nah, bahwa apa yang pernah disebutkan oleh Harun Yahya terkait atau orang-orang apa? orang-orang eh, Darwinisme terkait dengan ada fase-fase atau sejarah pertumbuhan yang hilang, nah ini kan sebuah asumsi, ya sebuah asumsi. Jadi mereka tidak juga bisa menemukan perubahan-perubahan historis di mana uh, dari sel yang sangat sederhana kemudian menjadi rumit, gituan kemudian menjadi sedemikian rumit, gituan melahirkan makhluk yang ada di darat, di laut. Kemudian dia berbentuk menjadi hewan-hewan dan seterusnya dari simpanse kemudian turun menjadi manusia. Mereka tidak bisa membuktikan itu semua secara historis. Fakta-faktanya tidak mereka temukan hanya karena kemudian mereka menemukan ada tengkorak ditemukan berbentuk simpanse. Itu itu itu yang kemudian menjadi asumsi-asumsi mereka. Itulah yang kemudian membuat mereka uh, tidak bisa tidak bisa membuktikan tentang Perkembangan-perkembangan itu di mana dari simpanse kemudian menjadi manusia, gitu. Dan karena itu maka orang-orang darwinisme itu mereka mengatakan itu. Saya pernah membaca apa yang disebut dengan ten commandment dari sekularisme itu. Salah satu poinnya itu adalah kita menyadari bahwa evolusi darwin itu menjadi akar teologis dari ajaran kita, ya. Jadi mereka menyadari tentang kelemahan-kelemahan itu. Tetapi kita tidak akan tetap menjadi orang-orang yang sekuler tanpa berpegang teguh pada Darwinisme itu. Dan karena itu maka Darwinisme itu harus tetap kita ajarkan ke seluruh sekolah yang ada di dunia ini. Nah, Jadi mereka itu menyadari bahwa apa yang mereka, as asumsi mereka itu memang tidak memiliki dasar. Ya, Tidak lemah sekali apa teorinya itu lemah sekali teorinya dan karena itu kemudian Harun Yahya menyebut bahwa evolusi Darwin itu telah hancur dia ya, keruntuhan teori evolusi Darwin dan ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Harun Yahya betapa ia dengan sangat serius ia membuktikan secara ilmiah bahwa sesungguhnya apa yang dianggap oleh Darwinisme sebagai satu kebenaran itu adalah tidak atau bukan merupakan kebenaran dan ia tidak bisa menjadikan pegangan ilmiah di dalam hidup kita. Wallahu alam, Itu yang ketiga itu yang bisa saya pahami begitu bu ya. Itu. Wallahu aalam. Baik. Kita, kita, ya silakan ini, satu lagi. Pertama uh, tentang sawi ini yang kemarin ya. Sawi ini. Sawi dia bu ya. ya. Sawi ya. ya. Itu bisa nggak kita ikan pokoknya. Selain uh, Yahudi dan Nasrani, eh, muslim uh, Yahudi dan Nasrani dua itu adalah gitu. Maksudnya, uh, kalau dia hanya orang musrik Itu ya, berarti Quran ini kan sepertinya nih, Ini pemikiran saya saja nih, hmm. Tidak mengelipu adalah kan di saat itu Alir keperkayaan dunia sudah ada Artinya, uh, apapun namanya ya, agama atau apanya Jadi, kata Quran ini kan tidak mungkin uh, Mengamalkan sekarang satu, pintu dua, uh. apa gitu ya majusi segala macam. Jadi eh, disebut situ saya gitu, misal. Yang pertama, yang kedua, bisa bisanya kita mohonlah nakul lagi gitu ya. Kerah ini bukannya manusia jadi kerah, tapi sifatnya gitu. Sifatnya manusia ini jadi kayak kerah gitu. Sifatnya kan kerah ini kalau ini kan kerakus, gitu kan sifatkan seperti itu, Zer mm -hmm. mm -hmm. eh, hanya, apa namanya eh, eh, ini apa namanya eh, permisalan mm -hmm. karena kan berikutnya bukan amsal-amsal ya, iya yeah. nah itu bisa gak kita pasukan ini seperti tour gitu kan itu hanya untuk ini aja gitu menunjukkan ini misah pun bulizo itu gitu, gitu. Hmm, tidak masih emang di atas ya yeah. gitu itu sebaik ya yeah. <coughs> ya yeah, apa uh, memang itu itu takwil ya takwil itu dan para ahli tafsir juga ada yang uh, memang memahami seperti itu karena itu maka dalam tafsir ringkas ya departemen agama itu ya menjadi ber, apa berubah bentuk menjadi kerak hmm. atau seperti kerak gitu <laughs> Jadi seperti kerat dalam arti sifat, itu dalam arti sifat, itu. Uh, tapi uh, itu kan yang disebut dengan apa? Disebut dengan takwil. Takwil itu ya memahami sesuatu alafal ya dengan makna yang mungkin. Tetapi harus dengan dalil, gitu. Itu, ini itu harus dengan dalil, itu. Ketika takwil itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Ketika tanpa dalil, maka tidak bisa dijadikan pegangan itu, gituan. Hmm. Seperti misalnya, ya apa ayat tentang apa, me, apa mengangkat ya, mengangkat uh, tur ini, gituan. Nah justru tafsirnya itu lebih kuat daripada takwilnya, karena coba misalnya di dalam surat al-awruf itu, wetnah tak najab al-fauqohum kaanahudul latun. Nanti diangkat seolah-olah kemudian dia menjadi awan yang menaungi mereka itu kan wa dzanna annahu waqi'um dan mereka khawatir ini akan jatuh gitu kan akan apa menimpa mereka kalau tidak karena dzahirnya maka ini tidak akan ada gitu. Kan. Ini satu contoh gitu kan. Nah, jadi ketika penafsiran seperti ini ini kan e, apa memang dzahir ini. Tafsir ini bukan tidak bisa takwil itu. Karena takwil itu adalah sesuatu yang ini memang maknanya mungkin gitu kan nah ketika makna yang mungkin itu bertentangan dengan makna wahir ini gak bisa, batal ini, <laughs> ini kalau ada makna mungkin, kemudian didukung oleh dalil yang lain ini baru, itu menjadi ta'wil yang diperbolehkan makanya nah, itu. itu harus nakli atau bisa akli ya maksudnya kalau ini kan eh, ta'wil itu ada yang atau istilahnya biro'iyu kan uh, biro'iyu Biro ya. Biro kan, biro'iyu uh. Biro makri nah, bi ini mah ada makri juga ada hadisnya cuma benar-benar kekal sehat gitu yang disebut dengan proyek. Jadi apa perbedaan antara tafsir bir dengan tafsir Bilmaqsur? Ya. Tafsir Bilmaqsur ini adalah periwayatan atau penafsiran berdasarkan periwayatan gitu Ini ayat lain berbicara tentang begini loh gitu. Ayat al-hadis berbicara tentang ini. Jadi penafsirannya memang itu dalam koridor ayat dalam kalidor hadis dalam kalidor uh, penafsiran-penafsiran uh, para sahabat tabiin dan tabiin-tabiin nah itu yang disebut dengan tafsir birroi itu tidak berarti menafikan yang tadi itu itu uh, seperti misalnya katakanlah misalnya seperti misalnya tafsir uh, uh, apa apa uh, mungkin Tafsir Indonesia lah misalnya, Tafsir Al-Azhar misalnya, Hamka misalnya itu kan jenis Tafsir Berroi tapi kan bukan berarti ia tidak mengutip ayat, tidak mengutip hadis semata-mata ia mengutip apa pandangan-pandangan akal, tidak begitu tetapi sebuah ayat itu dipahami dalam konteks uh, apa rasionalitas dalam konteks logika itu kan logika itu bisa nyambung dengan atau bisa menjadi kuat dengan riwayat bisa menyebabkan pokoknya ini adalah satu narasi makna ayat ya kemudian seorang mufasir itu menarasikan makna ayat ini begini ya terlepas dari apakah apakah si fulan mengatakan itu si fulan mengatakan itu itu maksudnya adalah para nabi ayat nabi para sahabat dan seterusnya nah Ibnu kafir ini tipenya ada tipe tafsir bil-ma'thur karena itu yang beliau apa katakan apa misalnya yang beliau katakan adalah si fulan misalnya mengatakan ini Ibnu Abbas mengatakan begini riwayatnya begini riwayatnya begini ini tetap sinyata bil-ma'thur gitu kan. oke okay, eh, jadi berarti yang disebut dengan tafsir eh, bil-ma'thur itu tidak berarti menolak ro'yu ya yang disebut dengan tafsir berro'i itu tidak berarti menolak asar itu kan. nah. dan itulah yang kemudian tafsir berro'i juga menjadi sesuatu yang bisa di uh, apa jadikan pegangan karena itu maka hadis yang menyebutkan manhasarul Quran Nabi ro'ihi fal yatabawa mak ada nar siapa yang menafsirkan Al Quran dengan ro'iyunya maka bersiap-siaplah ia untuk menempati neraka jahanam itu tidak berarti kemudian tafsir berro'yu masuk dalam kategori itu. Ya itu adalah hadis yang menyebutkan tentang al-ro'yu ar dalam arti al-hawah, dengan hawa nafsunya. Itu tadi model contoh gitu kan, ini mau halal atau haram gitu <laughs> Nah itu hawa nafsu itu, <laughs> tergantung pesanan itu, itu hawa nafsu gitu kan, ya kayak seperti itu gitu. Nah, Asabion, ya, Asabion kemarin kita sudah Bapak membahas ada berapa pandangan itu? 1 2 3 4 5. Ah Yang pertama adalah diantara antara Yahudi, eh, Majusi Yahudi dan Nasrani, tapi mereka tidak punya agama resmi, itu kan. Jadi hidupnya diantara mereka tapi eh, tidak punya agama resmi. Yang kedua adalah satu sektor dari Ahlul Kitab yang mereka membaca Zabur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang menyembah malaikat ikan. Yang keempat adalah orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Ya. Dan yang kelima, ini menyebut ibu kasir menyebut bahwa orang-orang yang menyembah bintang-bintang ini adalah uh, wadharul wa akwal. Itu kan. Ini adalah pandangan yang paling nampak jelas. Pandangan yang mungkin paling benar. Itu kan. Yang ke berapa tadi itu? yang kelima adalah orang-orang yang bukan agama yahudi tidak menganut agama Nasrani, tidak menganut agama yahudi dan bukan orang-orang yang musyrik tetapi mereka tetap berada di dalam fitrah mereka itu Itu, nah ini yang kemudian apa, pernah kemudian kita jelaskan ini mirip dengan kelompok yang ada di Quraisy itu yang disebut dengan kelompok Hanifiyah as-samha jadi orang-orang yang mereka bukan yahudi bukan Nasrani, bukan Majusi, juga bukan orang-orang musyrik gitu kan. Tapi mereka tetap berada di dalam fitrahnya dan eh, itulah yang kemudian membuat orang musyrikin Quraisy itu ketika menyebut ada orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad itu disebut dengan saobi gitu kan. Saobi ya. Jadi Ahlul Fatrah tidak menganut agama apapun ketika itu ya, tapi eh, dia tetap ada di dalam fitrahnya ya. Seperti misalnya kan kasus uh, dalam roman Hai bin Yagdon misalnya ya Ibn Tuvel itu kan menulis sebuah roman judulnya adalah Hai bin Yagdon adalah seorang anak manusia yang kemudian terlantar di sebuah hutan, di dalam sebuah pulau eh, dia tidak berhubungan dengan manusia, dia hanya berhubungan dengan mirip lah Tarzan kisah-kisah seperti itu hmm. tapi dia tetap fitrah gitu, tetap uh, dia meyakini Allah itu ada, dia adalah cerdas dan dia bahwa dia juga wajib untuk melakukan amal-amal uh, yang baik gitu kan di dalam hidupnya. Ini ini ini fitrah gitu kan. Hanya saja karena dia tidak mendapatkan sentuhan dari arisalah uh, kenabian sehingga ibadahnya itu bagaimana ya enggak tahu gitu kan? karena memang tidak bisa mereka merekayasa sendiri tetapi dia tetap berada di dalam fitrahnya bahwa yang menciptakan itu Allah adalah Allah yang memberikan rezeki adalah Allah dan dia merasa uh, memiliki kewajiban untuk uh, bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Baik ya mungkin itu yang kemudian ya, saya tidak bisa menjelaskan tentang yang lain <laughs> karena kan ini satu penjelasan satu apa satu fakta sejarah ya kalau fakta sejarah itu kita tidak bisa mereka-reka ya kebenaran di situ adalah kebenaran yang bersifat sami ada nggak yang bisa data yang bisa kita dengar gituan itu terkait dengan sejarah yang sudah terdahulu gitu kan. Karena itu maka yang bisa kita jelaskan adalah kemungkinannya lima kemungkinan ini. Dan ini semua kemudian dibahas oleh Ibn Kathir di dalam tafsirnya ini. Baik, saya kira kita cukup ya. Jazakumullah Khairan atas perhatian Bapak dan Ibu, -ibu semua. Kita uh, tutup dengan doa khafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik. Asyadu anlah ilaha illa anta astaghfiruka wa tuwilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.